Mitra bisnis, Kompas menulis, Gubernur DKI Jakarta Fauzibowo mengatakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas robohnya papan reklame akibat cuaca buruk minggu lalu adalah pemilik dan pengelola papan. Ada komentar, statement tersebut adalah bentuk lempar tanggung jawab karena sebelum membangun, pemilik papan juga harus meminta izin ke Pemda. Untuk membicarakan hal tersebut, Saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Utama Warna-Warni Advertising, Effendi Gunawan. Pak Effendi, apa komentar Anda? Sebenarnya sih menurut saya sih, saya juga nggak mau menyalahkan salah satu atau beberapa pihak ya. Ini bisa dibilang, sebenarnya kan proses pembuatan media luar kerja sendiri sudah melalui banyak prosedur ya. Prosedur yang berlapis-lapis dan memakan waktu lama. Artinya sepanjang prosedur ini dijalankan dengan benar, ya semua tindakan preventif sudah dipersiapkan seharusnya oleh pemerintah maupun beberapa siapwalter lain seperti kita ini sebagai penyelenggara reklama. Untuk itu seluruh komponen dalam institusi pemerintah harusnya selalu bekerja berdampingan dengan para pelaku media luar ruang juga, pak, untuk memastikan hal tersebut itu bisa dilaksanakan, gitu, pak. Kalau terjadi banyak musibah, runtuhnya bangunan-bangunan media luar ruang ini sebenarnya harus dikaji juga secara seluruhan, karena tidak bisa spasial, pak, kalau melihat tentang ke kejadian. Dan yang terjadi kan juga ada banyak pohon roboh yang harusnya bisa dijadikan kajian dan terjadi bahan topik untuk dibicarakan. Harus lihat dari berbagai sudut pandang kan perbedaan cuaca dan segala macam itu kan banyak menimbulkan puting beliung ya. Jadi misalnya beresuruh prosedur sudah dijalankan nih, tapi masih terjadi jatuhnya bangunan di luar ruang, ada kemungkinan ya kondisi post major itu bisa terjadi pak karena perubahan iklim yang tadi nah, terlalu ekstrim itu tadi. Jadi dalam hal ini ya saling tuding dan memaksa salah satu pihak yang untuk bertanggung jawab bukan merupakan penyelesaian menurut saya. sebaiknya kalau bisa direview secara menyeluruh bersama-sama seluruh shareholder baik TEMDA yang mempunyai wewenang maupun penyelenggara reklame yang mungkin sudah waktunya harus mengaji kembali aturan-aturan sendiri yang berlaku sesuai dengan kondisi geologis juga Pak seperti cuaca dan lain-lain yang saat ini sudah berubah gitu loh Lalu menurut Bapak, apa solusi dari masalah ini? Menurut saya sih seluruh shareholder termasuk asosiasi dengan negara media luar kria saat ini harus ikut serta saling bau-membau untuk memperbaiki sistem yang ada, dan juga mungkin kondisi geologis dan cuaca ini juga harus di, uh, ikut sertakan sebagai faktor. Jadi, kalau semuanya DKI juga harus mengeset satu standar aturan kekuatan yang baru, ya kami sebagai penyelenggaraan kelama pasti akan mengikuti tergantung regulasi yang ditetapkan oleh DKI. Namun, kalau apa namanya terjadinya ini sebagai suatu force mayor, contoh, pohon itu kan sebenarnya tidak diperuntukkan untuk jatuh juga pak dalam kondisi ini kan kita tidak bisa menetiksi kan adanya pohon jatuh kan kita lihat uh, sebenarnya tampaknya ini kan bukan hanya reklama yang jatuh banyak pohon-pohon bahkan tiang listrik tiang penang rambu-rambu pun ikut jatuh gimana dengan penyelenggaraan hal tersebut intinya semua sudut pandang dan faktor harus dikumpulkan dan disandingkan untuk memperoleh solusi yang terbaik karena jujur aja mengenai perda reklama sendiri itu tuh ada per, yang kita masih gunakan saat ini adalah perda 7 tahun 2004 yang sampai detik ini kula cuklap teknisnya itu belum pernah dicanangkan dan belum sampai dijalankan Pak. Petunjuk teknis yang selama ini kita pakai itu masih mengacu kepada SK 37 tahun 2000 di mana sebenarnya SK 37 tahun 2000 itu menggunakan dasar ...dari Perda 28 tahun 98, Pak, yang sudah digugurkan oleh Perda 7 tahun 2004 tersebut. Jadi sebenarnya mengenai hal ini harus perlu peran serta dari PKI juga... ...dan juga asosiasi asosiasi dan DPRD untuk menetapkan aturan yang baru dalam proses penyelenggaraan reklame ini. Karena mungkin tahun 2000 tersebut iklim sudah berubah, posisi geografis kita sudah berubah, nggak seperti saat ini, Pak. Demikian Direktur Utama Warna-Warni Advertising, Effendi Gunawan. Saya Wendy Lim.